Pasti kalian sudah tahu lagunya ini ya Special untuk yang lagi kerja Aku minta suaranya bareng-bareng nanti ya Lebasan nunggung